Kau begitu sempurna Di mataku kau begitu indah Kau membuat diriku akan selalu memujamu Selalu memikirkan dirimu Tak bisa kubayangkan hidupku tanpa cintamu Janganlah kau tinggalkan diriku Takkan mampu menghadapi semu I'm uh -huh.